Pengaruhin Kaedahnya Pak Dalam persahabat itu Tidak boleh Bertindak yang Kasar Itu tidak boleh Dalam berteman Omongan Tidak boleh Kasar Tidak boleh berkata yang Kasar Berbuat ya Kasar Itu merusak persahabatan. Dan jangan menganggap remeh, tindakan kasar walaupun kecil Karena kalau kita remehkan perkara yang kecil, lama-lama jadi apa? Besar nah. Dan kalau sudah terbiasa, kasar Nanti temennya banyak atau sedikit? Sedikit Akan jauh, tidak akan senang Dan kalaupun sudah terjadi, hendaklah berusaha meminta maaf kepada teman. Jangan biarkan. Dajid. <tuh> Sekarang kita baca lagi. Bila rahim wa anshalin kulladi. Qala ansyadani Muhammad ibn Muhammad al-Bakri. Dibawakan di sini. Baid syair dari. Muhammad bin Muhammad al-Bakri. Katanya. احذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة يحصد ذنوب عليك أيام الصداقة للمعداة اتى اتى من أنتى ماذق ماذق إنتو Orang yang tidak tulus dalam Cintanya Tapi apa? Dia mencintai orang itu ada maksudnya Maka orang yang seperti ini Kamu harus hati-hati Ketika kamu lagi banyak Wah kayaknya teman akrab hmm. datang senyum-senyum ini dipijitin badannya, waalaikum. Ada apa nih? Tahu kalau antum baru dapat duit nih? Wah, ada mau nih. Katanya di sini hati-hati dari kecintaan orang seperti ini. Kenapa halatul maror maror tak bil halawat dia mencampur rasa pahit dengan rasa manis pahit campur manis gimana jadinya tak ha, enak ya manis di depan aja manis lagi banyak duit tu so, pasti nyabis baik dia yuh syazunubahalika dia akan menghitung dosa dosa kesalahanmu itu akan dihitung ayam as fadapa pada hari hari berteman karena orang kalau ada teman dekat kan lama-lama tahu pribadi ya tahu pribadi biasanya tahu apa hal-hal yang rahasia wah kamu berbuat begini, kamu begini, kamu begitu oh dia tahu banyak tentang kamu akhirnya apa dia jumlah itu, dia hitung-hitung itu untuk apa Lil adawah. untuk memusuhi kamu nanti ketika kamu sudah tidak, tidak lagi bisa dimanfaatkan Ada saatnya kamu yang dijaduhkan, dihinakan nah, Kawan yang seperti ini Tidak pantas apa? Ditemani Jadi dalam berteman, berkawan itu harus selektif Jangan asal banyak teman, banyak kawan kalau sekedar banyak teman, banyak kawan itu gampang Kamu sering aja ngasih orang ya, Nanti banyak kawan Tapi kawan yang betul-betul tulus Di dalam bersahabat itu yang jarang Kalau kawan yang sekedar ingin mengambil manfaat dari kita Tidak tulus dalam bersahabat Itu harus Hati-hati Makanya kalau sahabat berteman tuh Sekedarnya aja, Jangan terlalu de dekat Karena orang biasanya itu lalai dia Saking merasa ini teman dekat Curhatnya itu apa? Semua masalah dia Diceritain di Sampai yang tidak pantas hmm. Dia pernah begini, dia pernah begitu. Wah, ini apa? Orang ini banyak tahu tentang kamu. Di hmm. sini dia sudah pegang itu kartunya kamu itu. Itu bahaya. Ada saatnya dia gunakan itu untuk apa? Membahayakan kamu, memusuhi kamu, menjatuhkan kamu. Nah, Alifan itu Nabi besar dalam hadisnya apa? Ahbid habib bagi kaumnya. Asa ayakunya berhasil bagi kaumnya. Cintailah orang yang kamu senangi itu sekedarnya. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci suatu hari. Siapa yang tahu hati orang ini? Tahu, ini jangan, jangan terlalu apa, berlebihan dalam berteman Ya, hingga merasa yakin betul teman ini teman baik Teman yang sudah kayak saudara sendiri Kemudian diceritain kepada dia semua masalah hidupmu yang itu rahasia. Jangan kayak gitu. Berteman itu sekedarnya aja. Curhat-curhatan sama teman itu pun sewajarnya aja. Malam mau hati yang paling enak kata itu kalian itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu turahkan semua isi hatimu. Masalah hidupmu itu paling enak dan Allah maha mendengar Iya kan makanya nabi salam salam kalau sedang sedih gelisah ya. yang bisa lakukan apa sholat nggak kemudian nongkrong sama teman di bawah pohon cerita cerita enggak allah swt sedang gelisah lagi enggak enak lagi ya ada masalah itu menghibur dirinya dengan apa sholat Taqarib ta ilallah munajir Ungkapan semua masalahnya Kepada Allah Ta'ala Memohon kebaikannya Memohon petunjuknya. Eh, leplong itu hati Nah ha? Bukan dengan Ngobrol, ngobrol, ngobrol Sampai malam Kita sama kita sini yang boleh jadi itu masalah-masalah pribadi yang enggak perlu orang lain tahu. Ya. Nah, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abughid baghiu baka yawman." Bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya juga. Aga haunannya. Asa ayakun habibi biyawman. Boleh jadi orang yang kamu benci itu suatu hari jadi orang yang kamu sukani. <تصفيق> قال وأنشدني محمد بن إبراهيم البصر بصورة لنفسه sekarang dibacakan lagi oleh beliau ini, Ba'id in syairnya Muhammad bin Ibrahim Al Basri. Cak? Eh, eh. Apa gini-gini lah? -gini Kamu sering dengar musik? Dia membacakan membaca bahasa ini untuk bimbing yang sendiri. Jadi menaseh bimbing yang sendiri. Apa kata dia? Dia berkata, La yagulannaka sadiqun abadah. Laka fil manzari hatta tasburah. Jangan menipumu Seorang teman Selama-lamanya Yang Berteman denganmu Film member Dalam pandangan Kayaknya Kamu pandang dia itu temenmu Jadi Jangan sampai dia itu Menipumu Hatta kasburah Sampai kamu Mengenal baik dia Tahu betul Siapa itu dia Seberapa tulusnya dia dalam Berteman Eh kalau belum tahu bagaimana ketulisannya. Kalau judulnya dalam berteman itu jangan langsung apa? Kamu terlena. Ya. Karena biasa begitu. Kalau teman masih baru ya apalagi zaman sekarang ya Allah. Kalau membaca media itu ya, musibah, musibah. Orang ditipu, orang di macam-macamin paling kenapa? main Facebook teman baru kenalan tiba-tiba uangnya habis tiba-tiba kehormatannya hilang nah ini akibat apa? terlalu percaya sama teman tadi padahal kenalnya ya baru kemarin ini orang juga nggak tahu rumahnya di mana siapa bapaknya hari harinya ngabain aja nggak tahu cuma Facebook aja. Ya. Wow kayaknya kata katanya indah sekali ini. Ya Negeri kan? oh. merasa udah percaya. Oh bagus ini teman teman bagus ini. Akhirnya ngajak apa? Ngajak ketemuan, Di mana yuk di taman. Oh di taman dibawa motor muter airnya diambil motornya. Nangis. Hmm. Ternyata penjahat Itu banyak, jangan sekarang Jangan Apa Dianggap ini Jarang Banyak itu, cara-cara baik itu Hati-hati Jadi kalau ada orang berteman Keparamu, kayaknya baik denganmu Jangan langsung kamu tertipu Sampai kamu Betul-betul tahu siapa dia di mana tempatnya? Apa kegiatannya sehari-hari? Dan hmm. sadidin kunta minhu fi 'amal atau kuntu minhu fi 'amal ghalani minhu zamanan manzarah. Dia berkata, berapa banyak sahabat yang aku belum mengetahui dia, belum mengenal baik dengan dia. Gharrani minhu zamanan manzaruh. Yang menipu aku penampilannya beberapa waktu. Itu itu tadi, kalau ngomong kayaknya sopan segala nih. Kalau ketemu juga kayaknya Masya Allah Seperti teman yang dekat sekali akrab sekali Cuma luarnya aja Kana yalqani biwajhin talib dia berjumpa denganku dengan wajah yang manis Enak dipandang Wakalan kallali yang suruh Dan bicaranya seperti mutiara yang diuntai Kata-katanya itu apa? Kata-kata mutiara Ini mang, bikin apa? Bikin terlena. Ya. Nah, faida fatash tuh an ghibhi, ketika aku mencari tahu tentang pribadinya. Lam ajid zat alibud bin yudmiru. Ternyata aku tidak dapati itu karena kecintaan yang ada dalam hatinya. Ternyata baiknya, manisnya, bukan bersumber dari apa? Kecintaan yang tulus. Hmm. Tapi ada apa? Ada udang dibalik batu. Ada keinginannya yang dia cari dariku. Yang kalau dia sudah dapat, dia akan lari pergi, tinggalkan aku. Melupakan aku. Itu teman yang tidak baik. bahayanya. Ya. Fada'il ikhwan agajawila teman yang seperti itu illa kullaman yudmirul udda tama qad yudhiru kecuali teman yang menyimpan kecintaan seperti yang dia tampakkan ah teman yang seperti ini yang dicari yang dia menyimpan Kecintaan kepadamu seperti yang dia tampakkan kepadamu, tulus. Tidak ada apa, embel-embelnya. Faidah <tuh> fustabiman yajmauda. Maka bila kamu berhasil mendapatkan teman yang seperti ini lahir batinnya betul-betul sama, jujur dalam bersahabat. Kalau kamu, kamu dapat yang seperti ini, fajalan hulat gurh rentek har. Jadikanlah teman itu seperti apa? Simpanan yang kamu simpan dalam hidupmu, layaknya barang berharga. Walaupun temannya cuma satu dua, tapi yang kayak gini, yang betul betul apa? Tulus dalam bersahabat. Kalau berjumpa teman yang seperti ini, jaga baik baik. Itu langkah itu jaga apa? Persahabatan yang baik dengan teman yang seperti ini. Tapi kalau tidak seperti ini, ah, tinggalkan saja. Karena nyabah merugikan. Tidak? Nah, ini juga sebagai tambahan bagi kita faedah bagaimana seharusnya di dalam bersahabat berteman. Bagi kalian di sini, di mahatnya, Datang dari daerah yang beda-beda, punya latar belakang yang beda-beda, yang mungkin belum saling mengenal, saling memahami. Belajarlah untuk mengenal, sesama, dengan baik. Dan harus punya apa? Semua kejujuran dalam berteman. Jangan berteman itu hanya karena apa? ada maunya. Tapi jadilah teman itu teman yang jujur, yang tulus. Mencintai kita karena keimanan, karena keislaman. Berhap bersahabat bersaudara dengan dasar apa? Kuah Islamiah Imani. Agar apa? Betul-betul jadi teman yang baik, kawan yang bagus. Ini langkah Tapi zaman sekarang. Nah. Wallahu amin sama yang lainnya kita baca lagi Di kumalini. Siha Subhanallah Alhamdulillah tan nik